Assalamu'alaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Belakangan ini situasi istana terasa mencekam Pasalnya Beginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya Untuk menjaga keselamatan Beginda Raja Para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk Namun baginda raja terlihat merasa kurang nyaman Perasaan was-was selalu menghantui dirinya Melihat gelakat rajanya yang cenderung ketakutan Panglima pengawal istana berkata kepadanya Ampun paduka yang mulia Kenapa sih paduka masih terlihat saja gelisah Para prajurit akan selalu menjaga paduka kemanapun paduka pergi. Insya Allah paduka akan tetap aman. Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan panglima prajuritnya. Wahai panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah termasuk kematianku, jawab Baginda Raja. Ampun, Paduka yang mulia. Lalu, apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat gelisah? Tanya Panglima penasaran. Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini, wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal. Dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan, jawab Baginda Raja. Tapi, ini kan demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan paduka terancam Begini saja paduka Bagaimana kalau saya panggilkan abunawas untuk menemani paduka Saran sang panglima Sejenak beginda raja terdiam Kenapa ia tak terpikirkan akan abunawas Dengan kehadiran abunawas tentu bisa membuatnya terhibur Benar sekali panglima Suruh secepatnya abunawas datang ke istana Baginda Raja Maka beberapa prajurit kerajaan Segera berangkat menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana salah satu prajurit Berkata Tuan Abu anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga Abu Nawas Yang sedang enak duduk santai Tidak terlalu menghiraukan Perkataan prajurit tersebut Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjai ku lagi ya Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau beginda raja marah dan ingin memenjarakanku, silakan tangkap aku daripada aku harus meladeninya. Tutur Abu Nawas. Tuan Abu, apa tuan Abu tidak dengar kabar baginda raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang tuan Abu untuk menemaninya balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap baginda raja. Wahai Paduka Yang Mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, Abu Nawas. Tapi aku sedikitpun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu kesini untuk menghiburku agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani paduka Raja, ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan baginda raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada baginda raja harus melalui izin daripada Abu Nawas. Suatu kali ketika baginda raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka yang mulia. Makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. Kamu benar, Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat, puji Baginda Raja. Sejak saat itu, hampir setiap hari, Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. Lima hari kemudian, Koki Istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, Singkirkan semuanya, Aku benci makanan ini. Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. Benar paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia. Mendengar itu, Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. Kamu ini aneh Abu Nawas, beberapa hari yang lalu, kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia Yang benar yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Kenapa peduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja bukan pelayan sayuran Jadi apapun yang Baginda katakan Saya juga akan mengatakan yang sama Jawab Abu Nawas Enteng sepontan Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah Selanjutnya Suatu hari Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat namanya. Hei Abu Jahil, apa kabar? Tanya sahabatnya. Kabar saya baik, lama sudah kita tak bertemu, balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumah. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. "Wahai kawan, jujur saja saya merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabat saya yang paling istimewa. Oh iya kawan, besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya." Pinta Abu Jahil Memangnya ada acara apa? Tanya sahabatnya Tidak ada apa-apa Aku hanya ingin mengundangmu makan siang di rumahku Pokoknya kamu harus datang Kata Abu Jahil mewanti-wanti Baiklah Abu Jahil Insya Allah aku akan datang Balas sahabatnya Esok harinya Abu Jahil membeli dua kelinci tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang bernama Abu Nawas. Oh iya, Abu Nawas kan terkenal jago masak, aku akan minta bantuannya. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati, Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya, mau jemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku. Oh iya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang paling lezat. Ketika Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Lezatnya bukan main, ucap Abu Nawas. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo siapkan makanannya, kata Abu Jahil. Siap, Abu Jahil. Tapi akan lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas menyarankan. Kamu benar, Abu Nawas. Baiklah, saya akan keluar sebentar untuk membeli roti," balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk kedua kalinya, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas mulai berpikir bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk di ruang tamu. Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Oh, aku tahu karena aku adalah sahabat istimewa dia. Jawabnya, Berarti kamu tidak mengetahui yang sebenarnya, balas Abu Nawas pura-pura sedih. Memangnya ada apa dengan abu jahil? Tanya sahabatnya penasaran. Begini, sebenarnya sudah sejak lama dia gila. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Kemudian ada seorang tabib dia menyarankan supaya abu jahil memakan telinga manusia. Dan ternyata sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Dia pun sudah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasan dia mengajakmu kemari supaya bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan, kata Abu Nawas memberitahu. Apa? Ini serius? tanya sahabatnya terkejut. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja ke dapur. Aku disuruh memasak sop, tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Sepontan sahabatnya Abu Jahil segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabatnya. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, saya terlambat. Saya akan segera mempersiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. Mana sok kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu mengambil dua daging kelinci dan menyembunyikan di bajunya. Lihatlah sahabatmu keluar dan lari. Karena dia ketakutan dan malu kepadamu Ucap Abu Nawas Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu Benar saja Ternyata sahabatnya sudah pergi keluar Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya Hai kawan Tunggu dulu Ambillah satu saja Dan berikan satu kepadaku Teriak Abu Jahil Mendengar itu sahabatnya menjawab Kau gila ya sama sekali itu tidak mungkin aku berikan. Sahabatnya mengira kalau Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun semakin ketakutan dan berlari tambah kencang. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu spontan tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Malam itu, kota Baghdad terasa sepi dan sunyi. Apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan. Sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan tuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar rumahnya. Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hati Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang Dan berjalan menuju pintu rumahnya Saat pintu dibuka Tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal Lelaki itu adalah seorang pencuri Yang menyamar sebagai tamu Dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas Kamu siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku? Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Iya, tentu saja, tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas heran. Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja Sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini Kata lelaki tersebut Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran Wahai Abu Nawas Ketahuilah, aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun. Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. Oh, kamu menantunya Tuhan? tanya Abu Nawas mulai curiga. Benar sekali, jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan itu supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya Baiklah, mari ikut denganku Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap Ajak Abu Nawas Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas Dia tidak sepintar yang kukira Pikir lelaki tersebut Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain Rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas Setelah berjalan agak lama sampailah mereka berdua di sebuah masjid Nah kita sudah sampai silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu Ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapan terima kasih padaku. Sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi Balas Abu Nawas Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas Kini menjadi gagal total Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya, asalkan harganya satu dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bahil, ia enggan membelinya. Suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang satu dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Ya, tapi harganya satu dinar. Jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia. Balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, Ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu Kurang ajar, dia telah menipuku Ucap Abu Jahil emosi Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku Dia membayar hutangnya pakai uang palsu Keluh Abu Jahil Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging. Jawab si penjual buah. Maka dipanggilah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. Apakah benar? Kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini Tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging Iya benar Tuan Hakim Memangnya kenapa? Tanya balik si penjual daging Kamu tahu tidak Uang yang kamu berikan adalah uang palsu Kata Tuan Hakim memberitahu Seketika si penjual daging langsung terkejut Maaf Tuan Hakim Saya benar-benar tidak tahu saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas, balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. Ada apa ini Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas heran. Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim? Tanya balik Abu Nawas. Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu. Jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. Benarkah itu hai Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan. aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang. Jawab Abu Jahil gemetaran. Kamu telah menipu orang lain tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan," kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. Hei Abu Jahil, Ada pepatah mengatakan, Barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, Maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Kisah Selanjutnya Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya, Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit beda dengan Abu Nawas meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah tetangganya yang kaya itu menghampirinya ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia aku memang ingin kaya tapi tidak dengan cara sepertimu ucap Abu Nawas. Tapi kan yang penting kaya Abu Nawas timbal tetangganya. Apakah kau ingin aku jadi sepertimu? Meminjam segala keperluan dari tetangga sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan? Balas Abu Nawas. Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa kata tetangganya. Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan, tutur Abu Nawas. Bagiku melihat kilauannya saja sudah cukup, Abu Nawas, jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi, tanya Abu Nawas dengan ketus jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas saya datang kemari ingin pinjam keledaimu jawab tetangganya hartamu kan banyak kenapa tidak beli keledai ujar Abu Nawas selama aku masih bisa pinjam sama tetangga kenapa harus membeli keledai yang ada nanti hartaku berkurang balas tetangganya memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bahil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang, ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran satu dinar Abu Nawas." kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran? Apa aku tidak salah dengar? tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan, keledaimu merasakan lapar lalu aku membelikan dia rumput, jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam geledeku, dan aku tidak pernah meminta bayaran, kata Abu Nawas semakin emosi. Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu, nih uang satu dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi geledek kepadamu, ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang satu dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun, Abu Nawas berangkat ke pasar membeli beji baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan beji barunya Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bahil tertarik dan ingin meminjamnya ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Peci-nya indah sekali, Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini peci keramat warisan dari leluhurku. Tidak bisa dinilai dengan harga. Jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada, Abu Nawas. Balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo Ayo ikut aku sekarang. Tibal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita kesini? tanya tetangganya terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu. balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya. Ini keledai untukmu, silahkan dibawa. Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. Baik, sudah lunas, kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya, dan si penjual buah langsung mengatakan, baik sudah lunas. Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, baik sudah lunas. Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. Sungguh ajaib. Benar-benar ajaib Kumam tetangganya Hei Abu Nawas Juallah pecimu padaku Pinta tetangganya Tidak mungkin Ini peci warisan Saya tidak berani menjualnya Sahut Abu Nawas Saya beli dengan harga 2000 dinar Abu Nawas Kata tetangganya Abu Nawas terperanjat mendengarnya 2000 dinar Bisa buat beli rumah baru nih Pikir Abu Nawas Aduh Gimana ya Sebenarnya saya keberatan Tapi saya juga tidak tega Menolak permintaanmu Mengingat kamu adalah tetangga Dan juga sahabat saya Kata Abu Nawas berpura-pura Sudahlah Abu Nawas Jual saja padaku Desak tetangganya Baiklah kalau kau memaksa jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku, Abu Nawas. Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran." Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan dan ini pecimu. Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya. Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini peci warisan leluhur, ujar Abu Nawas dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat kata Abu Nawas melanjutkan kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas kisah selanjutnya tersiar kabar bahwa Abu Nawas sekarang menjadi orang kaya raya namun masyarakat heran usaha apa yang dijalankan Abu Nawas Pasalnya, ia tidak punya kebun ataupun peternakan yang besar. Usut punya usut, Abu Nawas dicurigai berprofesi sebagai penyelundup. Anggapan tersebut berdasarkan seringnya Abu Nawas bolak-balik melewati batas wilayah. Hal ini tentu saja membuat Raja Negeri seberang murkat. Ia pun lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga gerbang perbatasan. Setiap orang yang ingin memasuki wilayahnya, semua barang-barang bawaannya harus digeledah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan mengendarai keledainya. Ia meminta izin kepada prajurit penjaga untuk memasuki gerbang perbatasan. "Di mana kau sembunyikan barang bawaanmu?" tanya prajurit yang berjaga. "Tidak ada yang saya sembunyikan, tuan," jawab Abu Nawas. Karena tidak percaya, si prajurit lalu menggeledah baju abunawas. Setelah tidak menemukan barang bawaan yang berharga, abunawas pun lalu dipersilahkan masuk. Hari berikutnya, abunawas datang lagi dengan mengendarai keledainya, kemudian mendatangi prajurit penjaga. Tuan, izinkan saya melintasi perbatasan. Seperti biasa, prajurit penjaga perbatasan menggeledah baju abunawas. Setelah tidak menemukan barang berharga, abunawas kembali dipersilahkan melintasinya. Suatu ketika, prajurit kerajaan dipanggil raja wilayah tersebut ke istana. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap abunawas? Tanya rajanya. Ampun paduka, Abunawas memang setiap hari memasuki wilayah negeri ini. Tapi hamba sama sekali tidak mendapati Abunawas membawa barang-barang berharga. Ia datang hanya bersama dengan geledainya tanpa membawa barang apapun. Bajunya juga sudah saya geledah. Tapi hamba tidak menemukan apa-apa. Jawab prajurit kerajaan. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja menjadi heran. Lalu... Apa yang diselundupkan Abu Nawas? Tanya sang raja dalam hati. Tak hanya raja saja yang heran, prajurit penjaga perbatasan juga dibuatnya kebingungan. Beberapa hari kemudian, prajurit penjaga perbatasan mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, saya tahu kamu pasti menyelundupkan sesuatu. Tapi saya bingung, sebenarnya barang apa sih yang kamu selundupkan? Tanya prajurit tersebut Dengan wajah tersenyum Abu Nawas menjawab Keledai Saya setiap hari menjual keledai di wilayahmu Kamu tidak menyadari Setiap harikan Aku selalu gontakan di keledai Mendengar itu Sang prajurit hanya bisa geleng-geleng kepala Kamu memang cerdik Abu Nawas Balas prajurit tersebut Kisah selanjutnya Keharmonisan antara Abu Nawas dan istrinya membuat hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita yang solehah. Sampai pada suatu hari sang istri meninggal dunia untuk selamanya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan ikut berkabung. Orang-orang mengira kejadian ini pasti akan membuat Abu Nawas teramat sedih. Namun ternyata sebaliknya, baru beberapa hari saja abunawas sudah kembali ceria. Hari berikutnya abunawas kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi nampak rawat kesedihan. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Tidak berselang lama, abunawas kembali dirundung kesedihan. Keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat abunawas sangat terpukul Hampir satu bulan lamanya abunawas masih terlihat bersedih Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap abunawas ini Mereka beranggapan abunawas telah keliru Salah satu tetangganya lalu mendatangi abunawas Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu Tapi tidak perlu bersedih seperti itu abunawas Apalagi sampai berlarut-larut Yang membuatku heran Ketika kamu kehilangan istrimu Kamu dengan cepat kembali ceria Kesetihanmu saat itu hanya beberapa hari saja Kata si tetangga kepada Abu Nawas Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu Ia pun kemudian berkata Kalau saja kalian ingat Saat aku kehilangan istriku Tetangga kita yang di ujung sana bilang ''Hei Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih, saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu.'' Sementara tetangga kita yang lain berkata, ''Hei Abu Nawas, berbahagialah, anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin.'' Oleh sebab itulah, saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang, saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledai pengganti kepadaku. Tetangga Abu Nawas itu hanya bengong mendengar penuturan tersebut. Kisah Selanjutnya Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Yang lebih mengherankan, peti tersebut masih dalam keadaan utuh kuncinya tidak rusak sama sekali padahal kunci tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa dia ketahui dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam untuk mengungkap kasus ini dia pun mengumpulkan para asistennya mereka saling menyalahkan satu sama lain sehingga terjadi diskusi yang alot Melihat hal itu Tuan Hakim pun menjadi jengkel Sudah sudah hentikan pertengkaran kalian Yang sudah terjadi biarlah terjadi Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman tutur Tuan Hakim kemudian salah satu asistennya berkata Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya usul asisten tersebut iya, benar sekali Tuan kami sangat setuju dengan usulan tersebut jawab mereka serempak baiklah saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur. Balas mereka. Maka dipanggilah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang," balas Tuan Hakim. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. Iya benar, Abu Nawas. Tapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang Bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Jangan khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman Abu Nawas dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya kata Tuan Hakim. Oh begitu, berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat saya bersedia mengemban tugas tersebut, Tuan Hakim," kucar Abu Nawas mengiyahkan. Akhirnya, aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini kau sudah dikenal orang, Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau, Abu Nawas, berkewajiban menjaga kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan," timpal Tuan Hakim. Tengang tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi. Abu Nawas kemudian mengambil kunci dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. "Ada perlu apa tuan hakim memanggilmu?" Abu Nawas menjawab, "Tuan hakim menugaskan aku menjaga kunci peti uang masyarakat." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali iya ini demi keamanan uang masyarakat tapi aku lagi berpikir di mana aku harus menyembunyikannya balas Abu Nawas karena belum menemukan tempat yang aman terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut suatu hari kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi sedang gelap istrinya berkata Nyalakan lilin. Abu Nawas pun bertanya, di mana lilinnya? Di sebelah kirimu, jawab sang istri. Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini? Balas Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam nanti, kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, Akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, Sang Hakim pun bertanya, apa yang telah kau perbuat Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman? Abu Nawas menjawab, tentu saja Tuan Hakim kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman. Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu, ujar Tuan Hakim. Tapi di mana kamu menyimpannya? Tanya Tuan Hakim penasaran. Apakah ada tempat lebih aman selain peti ini? Kata Abu Nawas balik bertanya Apa maksudmu Abu Nawas? Ucap Tuan Hakim kebingungan Saya sudah menyimpan kunci itu bersama uang di dalam peti ini Dengan begitu mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya Kata Abu Nawas menjelaskan Haduh Abu Nawas, Abu Nawas Ucap sang Hakim sambil menepok jidat Kisah selanjutnya Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri, kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan, tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh. Di saat suasana sedang genting, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. Aku punya ide, kau turuti saja perintahku, tutur Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini? Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang tersebut. Sang istri kembali berkata, Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran. Uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana? Abu Nawas membalas. Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku. Aku tidak percaya, kamu pasti bohong, ujar sang istri. Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya, tutur Abu Nawas. Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya, timpal istrinya. Aku akan memberitahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita, ujar Abu Nawas. Saya janji, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun, balas istrinya. Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya, kata Abu Nawas. Untuk apa menunggu bulan muncul? Tanya istrinya pura-pura penasaran. Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah tapi dengan mengucapkan mantra tiga kali, Abra Katabra, kata Abu Nawas memberitahu. Apakah tidak berbahaya? Tanya sang istri. Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra tersebut, Aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. Ilmu yang luar biasa, kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari, kata si perampok dalam hati. Ia pun segera mempraktekan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. Malam ini aku sangat beruntung, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang, kata si pencuri. Abra katabra, ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas Para tetangga beramai-ramai mendatanginya Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa orang yang terluka ini? Tanya salah satu warga. Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan, jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman kembali. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur.